Mohon nasihatnya tentang umat yang suka curhat di status Baik BB atau Whatsapp Misalnya seperti Kesel sama ayam tetangga Jengkel deh Atau statusnya lagi masak bareng, kenyang deh Padahal tetangganya gak tahu Dan tidak diberi Gunakan status yang bermanfaat Ya. Pakailah status-status yang, yang Memberi manfaat kepada diri dan kepada orang lain Nah Kematian itu dekat Itu kan bagus ya. Menasihati orang lain ya. Ternyata hidup itu tidak lama lagi ya. Atau yang semisalnya mengingatkan akan kematian Mengingatkan akhirat ya. Ada pun yang ditampilkan itu kemewahan dunia Wah saya baru dapat kalung dari suami Masya Allah Ha, untuk apa kamu tampilkan? Ya. Oh, saya baru dapat bingkisan ini, bingkisan itu. Attafa kurbid dunia, berbangga dengan perkara dunia. Hal yang tercela Maashirullahi wa rasimakumullah. Ya buat status-status yang, yang biasalah. Yang kalau kalau kemudian seorang ya, menemui permasalahan, mungkin ada problem dalam rumah tangga, jangan dibawa keluar. Ada sebagian ummahat itu subhanallah kalau ada permasalahannya disebarkan, yang baca itu kan seluruh dunia. Siapa saja yang mengetahui statusnya dia mengetahui uh, sedang apa dia. Nah, seharusnya kalau dia ada problem dia sembunyikan, jangan ditampilkan di status. Ya, saya baru saja berkelahi dengan suami, suami saya bonyok karena terkena pukulan saya. Yang seperti ini, maaf, sholihahulillah, jangan ditampakkan. Ada sebagian itu. Tidak ada kerjaan. Kerjaannya setiap hari, setiap saat ganti status, ganti profil, ganti status, ganti profil. Apa sih manfaat? Kecuali kalau tujuannya mengingatkan orang lain, ya. mengingatkan kita dengan nikmat Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Adapun yang sifatnya khawatir terjatuh ke dalam ghibah. khawatir terjatuh ke dalam menyakiti seorang mukmin yang lain, naah, khawatir kita justru menceritakan apa yang seharusnya tidak pantas untuk diceritakan apa yang terjadi di tengah rumah tangga kita maka sebagai nasihat bagi siapa saja ya para ikhwan, orang-orang tua demikian pula para ummahat yang menggunakan media-media ya, yang seperti ini manfaatkan dengan cara yang baik ya tujuannya adalah saling memberi faidah, saling menasihati antara satu dengan yang lain bukan saling menjatuhkan atau justru berbangga-bangga dengan perkara dunia yang ini merupakan hal-hal yang tidak sepantasnya